Dampak ketika kita menikah tanpa restu dari kedua orang tua, pasti yang di rumah ada yang mengalaminya nih, ada yang menjadi pengalaman pribadinya. Bagaimanakah ini? Beda antara laki-laki dengan perempuan, masalah wali. Kalau laki-laki secara hitam putihnya dalam artian secara syariat agamanya ketika dia menikah tanpa wali, boleh gak bu? Boleh. Pernikahannya sah selama syarat pernikahannya rukun, pernikahannya terpenuhi. Tapi berbeda dengan perempuan, karena perempuan memerlukan wali dalam pernikahannya. Siapakah wali dalam pernikahan bagi perempuan? Wali pernikahan bagi perempuan adalah ayah kandung dari pernikahan yang sah. Ayah kandung tapi dari pernikahan, belum ada pernikahan gimana? Tidak bisa. Mohon maaf, anak hasil perzinahan, nasabnya dinasabkan kepada ibunya dan sang ayah tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya. Maka dikatakan wali adalah siapa? Wali adalah ayah kandung dari pernikahan yang sah. Ketika tidak ada ayah, kandung siapa? Kakek dari keturunannya bapak. Kemudian siapa lagi? Kalau tidak ada kakek, ada paman. Kalau tidak ada dari bapak ya bu. Kalau tidak ada paman, siapa lagi? Saudara, laki-laki. Itu dia wali. Apa hikmah dari adanya wali bagi perempuan? Perempuan yang katanya ini senantiasa didominasi oleh perasaan, kalau sudah jatuh cinta, bisa cinta buta serasa dunia milik berdua. Orang ngomong apa tidak didengerin lagi. Maka salah satu hikmah wali adalah memberikan nasihat-nasihat bagi perempuan yang sedang dimabuk cinta ini supaya diselamatkan di pernikahannya untuk memilih laki-laki yang baik. Tapi apakah dampak pernikahan kalau tidak direstuin? Memang laki-laki tidak -laki butuh wali. Memang. Tapi apakah pernikahan apalagi budaya Timur? Apakah pernikahan hanya menyatukan dua keluar, dua laki-laki dan perempuan saja? Tidak. Pernikahan menyatukan dua keluarga besar. Tujuan pernikahan di surah Ar-Rum 21 litas kunu ilaiha waja'al bainakum mawaddah Tujuan pernikahan adalah sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan pernikahan semua orang adalah kita ingin tentram. Sakinah Mawaddah penuh dengan cinta, rohmah penuh dengan kasih sayang. Kalau di awal, sudahlah tidak dapat restu dari orang tua. Nih laki-laki kan kata laki-laki gini, ah, aku nikah enggak perlu wali enggak apa-apa, sah, sah, sah. Tapi kalau sudah dari awal orang tua tidak setuju, keluarga besar tidak setuju. Sementara budaya kita ini, kalau pernikahan tanggal yang nentuin keluarga masalah pernikahan yang nentuin keluarga juga ada campur tangan dari keluarga apa jadinya memporak porandakan, memecah belah antar anggota keluarga itu bagi laki laki, bagi perempuan bagaimana la nikah ilabi wali tidak ada pernikahan tanpa wali, tidak ada pernikahan tanpa wali. Nih hati-hati, kalau sudahlah ayah kandung tidak ada, kalau sudahlah kakek, paman, saudara, laki-laki tidak ada, boleh pakai wali hakim. Tapi wali hakim yang benar, yang tercatat di KUA. Ada zaman sekarang nikah lari, kawin lari, tapi pakai walinya, wali nikahnya, wali nikah jadi-jadian. Ada ya Bu ya? Wali nikah jadi-jadian ada enggak? Ustadz jadi wali nikah, si tokoh masyarakat si A, si B jadi wali nikah. Sementara yang sebenarnya wali nikah yang sah adalah, kalaupun wali hakim, Digantikan oleh hakim adalah yang tercatat di KUA, resmi di KUA, kantor urusan agama. Tidak ada pernikahan, khawatir nanti pernikahannya tidak sah karena tidak ada wali bagi perempuan. Jadi hati-hati untuk mereka atau teman-teman semua yang memaksakan kehendak untuk menikah, hati-hati harus dapat restu dari ayah. Kedua orang tua terutama ayah sebagai wali nikah. Tapi sebaliknya, bagi para orang tua, ada dalam fikih itu namanya Adol. Adol itu melarang-larang pernikahan bagi dua sejoli yang sudah saling mencintai tanpa ada sebab-sebab syar'i. Jangan nikah sama dia kurang ganteng. Nanti keturunannya tidak ganteng juga. Jangan nikah sama dia kurang cantik, cari yang cantikkan dikit, yang tinggi dikit, yang putih dikit, yang mancung dikit, biar memperbaiki keturunan. Aduh, Itu, bukan ala... <laughs> <laughs> Itu bukan alasan. Itu bukan alasan jari. Hati-hati juga dengan para orang tua kalau si laki-laki dan perempuan sudah sangat saling mencintai, baik ahlaknya, baik semuanya. Tapi kita kasih alasan nggak boleh nikah karena kurang harta misalnya. Padahal dia pekerja keras. Dia bisa mencukupi kebutuhan sebenarnya, hanya kurang kaya saja. Bukan dari keluarga Ningrat, itu bukan alasan-alasan syari. Itu namanya apa? Adol, orang yang wali yang sengaja untuk menghalang-halangi orang menikah. Bentuk kezoliman. Tadi kata Ustaz apa? Khawatir terjadi perzinahan. Anak itu berzinah, ibu bapak kena dosanya juga. Karena sudah saling mencintai, tidak ada alasan syari, kita tidak mau nikahkan, mereka berzinah. Mau gak bu? Enggak. Memang ketika kita menikah, laki-laki dan perempuan itu hak mutlak bagi dirinya yang memilih orang tersebut. Ibu gak bisa intervensi atau memaksa, kamu nikah harus sama dia. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah dan tidak bisa memaksa seseorang untuk menikah. Ada seseorang bernama Mughiroh, Mughir, uh, Mughid, nama laki-lakinya Mughid, nama perempuannya Bariroh. Bariroh dan Mughid ini tadinya suami istri, bu tapi kemudian mereka bercerai dan murid ini sangat mencintai bariroh sang wanita ini sang istrinya ini jadi diikutin terus sambil nangis Laki-laki saking cintanya sama perempuan, udah diceraikan ini, si laki-laki ini ngikutin terus, buntutin terus perempuan itu sampai nangis-nangis. Rasul merasa kasihan dengan Mugits, Rasul katakan, Bariroh menikahlah, kembalilah lagi dengan Mugits, kasihan dia mencintaimu terlalu dalam seperti ini. Apa kata sang wanita ini, kata Bariroh, engkau menyuruhku wahai Rasul, tidak aku tidak menyuruh, hanya aku menyarankan saja karena dia sangat mencintaimu, tidak aku tidak suka lagi padanya, ya sudah. Rasul tidak bisa memaksa, tidak boleh pemaksaan dalam pernikahan, tidak boleh. Nah, sekarang kita balik lagi, akhirnya apa? Dampak bagi orang tua atau wali atau dampak bagi orang-orang yang menikah tanpa restu, khawatir pernikahannya tidak sah. Jadi, nah, cari cara supaya dapat restu. Bentukin ah, aja. Tua. Ih, enak banget kalau dikenyang orang tua. Eh, mantan-mantan dia sudah punya uang sendiri, hmm, punya rumah sendiri, tuh, pekerjaan tuh. sendiri. Terus tuh. dia tidak mau menikah tanpa restoran. Terus, sudah aku kan bisa cari. Gak usah, ibu tinggal datang aja. Aku, Aduh. aku pernah nangis tuh. Ya Allah, naudah no Lihat delilah. ada di Kau postingan banget di dia. Banget sih anak kayak gitu. Tuh, dia nikah, terus datang ibunya. Salaman di pestanya. Ya Allah. Ya Allah. Terus, bu turun, bu, turun, Asyik bu. Berlazim. Kata mantan ya, istrinya, mau oleh perambahnya, suruh turun ibunya itu suruh turun ibunya ya Allah jahat amat sih kayak gitu uh, pites juga tuh istrinya tiba-tiba tiba-tiba suaminya berkata jadi ibunya turun pergi terus hmm. sang pengantin laki-laki uh -huh. berkata wahai semuanya saya mau jual ibuku siapa yang mau beli huh? oh gitu uh, makin menangis lah terus-terus terus saya juga nangis baca itu oh, terus yeah. Terus tiba-tiba berkata ibu, eh, tidak ada yang mau beli nangis semua orang kata kalau begitu ibuku lebih mahal karena kalau wanita istri saya bisa beli dengan mahar tapi buku tidak ada yang sanggup untuk membelinya Hi, dia peluk dia cium kakinya ibunya masih mau ah tuh nih coba Sisi, jaki dia. masih mau kan banyak oh, jari jari kan banyak perempuan gini ayo kita nikah eh mentar eh. dari ibu ayahku aja kepada ibumu enggak usah kepada bapakmu enggak usah anak boleh Barangan. nih coba jaki coba ya. menyikapi kan sekarang banyak nih orang yang menikah tanpa restu orang tua ya. nekat gitu ya kan nah. kalau tadi istilahnya kawin enggak. lari Jaki menyikapinya hmm. seperti apa orang-orang kayak gitu, Jak? Apa orang coba. kayak gitu apa saya? Jangan jangan, jangan jangan. Emang mau nikah lari. Ja, mau nikah lari capek tau. <laughs> capek <laughs> makanya mau nikah hmm. maunya sambil duduk aja. Iya <laughs> iya Biar sambil dikerudungin, sambil selamatan enak. Kayaknya harmonis ini jawabnya kayaknya begini gimana ya? Udah, udah, ada, kira, calon, udah ada calon, udah ada calonnya? Yeah. Insyaallah ada. Coba Berencana tahun ini atau tahun depan? Ini infotainment nih. Jaki kan kami mendoakan, mendoakan tahun ini. Insyaallah secepatnya. Amin. Tukar tangan dulu. Amin. Coba kalau ngelihat orang yang nganggep orang tuanya nikah nggak perlu restu orang tuanya gimana menurut nah. caki? Uh, takutnya nggak dapat ridho, nggak dapat berkah ya kan dari nah. Allah. Karena uh, ridho orang tua itu adalah uh, keberkahan buat kita ya Betul. kan. Uh, jadi sedikit banyaknya tetap kita mesti dengerin walaupun kita kadang keras, Betul. kadang kita uh, apa masih pakai ego. Kalau kemarin kemarin sih alhamdulillah namanya gak diresiden orang tua kayak misalnya dekat sama uh, perempuan gitu namanya. Hah? Oh, kan kita, saya, saya, jangan, gak putus, gak bisa, gak nah. bisa, gak bisa, gak bisa disebutin. Jangan, gue takutnya kenal lagi. Kalau ya, udah siapa? nikah baru bisa <laughs> namanya <laughs> itu. Iya, iya. Gak usah disebutin, jangan gak, gak, gak boleh. Usah. Orang yang sudah di, kan sudah putus. Gak, sudah siapa juga mau nyebutin, gak ada yang mau nyebutin. Gak ada, jadi siapa namanya? Nama aja. Gak, saya gak bakal nyebutin, cuman inisialnya A. Oh, A. Inisial yang kedua apa? Oh, itu. Lama-lama sampai terakhir. Lama-lama tahu lama-lama gak ada rahasia lagi. Iya, iya, aja ngomong. Iya, iya, iya, ya. Bener, bener, bener. Ini kapa ya? <laughs> iya, betul, betul, Ini kapan ngomongnya? Iya. Tadi, <laughs> tadi ngomong sampai ya. mana ya? Enggak <laughs> apa-apa. Masalah enggak dapat studi orang tua tadi tadi masalah perempuan ya. tadi itu. Terus gimana? Ya, setuju. Ya, ya sebenarnya sih enggak setuju, cuman hmm. kadang kalau saya pribadi juga uh, uh, pernah ngalamin hal seperti itu. Oh, pengalaman. Pengalaman. Oh. Iya. Enggak banyak sih pengalamannya kira-kira paling 15 kali lah. Ya, banyak banget. Bu tepuk tangan buat Jaki, Bu. Kalau Tasa dikit aja Tasa coba. Tasa gimana kalau menghadapi orang atau 15, Tasa melihat kan? orang ya. yang menikah tanpa restu orang tua? Nekat gitu loh. Aduh, kayaknya enggak mungkin ya karena uh, ridorong tuh juga rido Allah juga kan. Jadi ya ya menyikapinya ya jangan sampai kayak gitulah kalau bisa sih memang sudah direstuin orang tua gitu, dua belah pihak gitu. Seandainya. Iya. Tasa punya pasangan <laughs> gak disetuju orang tua, bisa yeah. andainya ya. Terus Tasha tuh udah cinta banget sama dia terus orang tua nggak setuju ya, apa yang dilakukan enggak ini kita kan lagi bertanya. seandainya Enggak, tapi ini kayak ini ya kayak apa tuh uh, kayak benernya bisa ya? membaca uh, oke oh, beneran uh, uh, pengalaman. ya pengalaman Iya aku pernah sih cuman tapi memang bener waktu itu orang tua emang nggak ngeresulin dari awal hmm. udah ngobong kayaknya gini gini gini uh, aku sih udah yakin sama dia tapi ternyata memang dia nggak nikahin jadi memang dari awal orang tua udah kayak punya feelingnya uh, bener gitu kayak kayak dia jitu banget gitu bu ketahuu kalau cowok ini emang nggak akan Kedepannya enggak akan benar. Terus apa gitu. Akhirnya, hebatnya betul. ibu ya. Iya luar biasa sekali. Sekarang apa yang bisa mungkin diucapkan terima kasih ini biar bisa jadi contoh yang lain juga. Bahwa tidak selalu uh -um. hubungan orang tua itu salah. Coba minta terima kasih banyak sama orang tua. Oh, iya buat uh, kedua orang tua saya di rumah. Terima kasih karena memang nasehatnya terus juga masukannya. Dan uh, apa doanya juga buat saya akhirnya ya saya nggak salah pilih orang walaupun sekarang ini saya belum juga punya calon ya. Kita doakan <tuk> aja. Kita nikah, tapi belum punya calon iya, ya. Benar -benar. <tuk> ya apa-apa. Zat nggak usah ketawa dia, lu juga. Dia, dia, dia, lu dia, juga dia, dulu juga dulu saya minta kenalin sama orang tuanya dia nggak mau sih. Oh <tuk> <tuk> gitu ya. Iya gitu. Eh zamannya mau nikah sama orang tuanya? enggak sih, cuman kan kalau Rido kan musuh dari orang tuanya. Oh gitu. Iya iya iya. Tadi ya. dia bilang katanya orang tuanya gitu. Jangan-jangan uh. orang tuanya sniper kali ya? <laughs> Engga, enggak enggak enggak. Tapi, tapi kelihatan dari anaknya. Tanapannya langsung pas di hati aku. Wow. Yeah. Yeah. Tapi jangan gitu lah, jangan Tepat. gitu. Tepat. Zag-zag, jangan gitu loh. Iya. <laughs> yeah. Ini Masya Allah luar biasa nih. Tapi ini buat contoh buat anak-anak yang di rumah. Yang lagi ABG-ABG, lagi puber-pubernya. Yeah, Kalau gak dapat restu dari yeah. orang tua, harus dengerin. Harus, harus. Dan ingat Allah akan yang yang masih jomblo. Ini nasihat buat yang Ayuh. jomblo ya. ya. Nasihat buat yang jomblo ya. Iya, <laughs> yeah. gak usah yeah. ditunjuk juga orangnya <laughs> Ustadz udah ketahuan, udah ketahuan. <laughs> Nasihat buat yang jomblo, tenang aja, Allah akan memberikan pasangan yang terbaik. Amin, amin, ya allah, amin. Ini pelajaran banget buat kita semua. Eh, buat jamaah di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. dari pada mereka berzina atau daripada seperti sang gadis tadi yang berkata pada akhir hayatnya wahai ayah aku mendoakanmu dan engkau telah mengatakan amin semoga Allah menghalangi mu dari surga sebagaimana engkau menghalangi ku dari hubungan yang hala naudzubillahi minaalin subhanauzu minaalin